Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wasallama tasliman kathira amma ba'd Setelah kita baca dari ikhwani wa akhwati fiddin Berapa kalimat yang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 dari bahagian yang telah kita sampaikan tadi Baik itu doa Baik itu permintaan Baik itu yang lainnya Maka eh, Kita berharap pada kesempatan ini Ikut berpartisipasi untuk me menceritakan Apa yang ia ketahui Saya mulai dari diri saya sendiri bahawa eh, Di kampung saya itu itu Ada sebuah eh, Waduk kecil Waduk kecil Itu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 Pecelik dari kampung itu bisa hilang dan panas kering terontang bisa turun hujan setelah itu. Kalau seandainya mereka sudah menyembelihkan seekor kerbau di e, hidung daripada waduk itu. Jadi ini merupakan kesilikan yang yang, yang contoh pertama dari e, yang kita bicarakan tadi bahwa mereka menyembelih sesuatu. Mereka menyembelih sesuatu di suatu tempat yang mereka yakini bahwa tempat itu apabila disembelih sesuatu di situ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 Ya, nama tempat kami itu e, Tarusan namanya Tarusan. Ya, ada hidung, telinga, Tarusan, hidung terusan. Nah, wad seperti waduk kecil dan di mereka kemudian menyembelih kerbau. Saya belum pernah menyaksikan, hanya cerita-cerita saja. Katanya kalau pacetik kering, panjang kerontang, rakyat kampung akan menyembelih sapi kerbau atau sapi di situ. Saya belum sampai sampai saya umur segini belum pernah menyaksikannya, tapi kata orang begitu. Nah, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan yang diceritakan di sini. Walaupun mereka salat, walaupun mereka zakat, walaupun mereka kemudian berhaji, tapi kalau ini mereka yakini ini kesyirikan. Yang memiharuskan seluruh ketaatan kepada karena mereka telah menyembelih kepada sesuatu selain Allah. Padahal penyembelihan itu hanya boleh untuk untuk Allah. Qul innasholati wa nusuji wa ma'yaya wa mauti katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Menyembelih ibadah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 Kita ingin berbagi. Kita ingin melihat sejauh mana kesilikan telah merajalela persembahan ibadah kepada selain Allah yang seperti ini. Selamat. Bahan sesuatu kepada selain Allah Jadi di pojok rumah itu Diletakkan ya, di buah merah, Bu merah, burul putih Kopi, Kopi. Rokok, Rokok. Pisang. pisang Ditaruh di pojok rumah Kalau orang lagi persepsi pernikahan ya, ya, ya, ya, ya, ya. Apa bedanya coba lihat Apa bedanya orang kafir yang mempersembahkan Jeruk manis Hah? Apa lagi Apel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 Kenapa tidak dimakan? Baratii betul-betul persembahan ya. kepada sesuatu selain Allah swt. Ya. Nampun ini kisikan, ini contoh kisikan. Ada yang lain, silakan pak. Diharapkan suaranya kedengaran oleh semua yang hadir. Ya. Ha. Yeah. Iya. Hmm. Tepung tawar. mhm Tepung tawar. Saya pernah melihat ada jemaah haji yang mau dilepas di salah satu eh, jemaah haji yang mau dilepas itu saya pernah melihatnya. Mereka bawa itu kan, bawa apa? Ada yang basah-basah itu diapakan tuh saya enggak tahu. Apa.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 Nah ini ini ini ini bahagian daripada sesuatu yang berbau syirik. Kalau dilakukan dengan penuh keyakinan bahawa dengan ini kita selamat, dengan ini kita akan bisa begini, bisa selamat pergi dan pulang, tidak ada gangguan ini kesedihan. Ini kesedihan, kesedihan. Karena itu diyakini hal sesuatu seperti itu, pekerjaan seperti itu mampu menjaga orang dari dari mudarat yang akan terjadi.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 buang-buang beras sehingga orang-orang Indonesia katanya waktu kelaparan di di di mana di Arafah tidak dapat makan ya lah wajar lah di sini buang-buang beras katanya begitu Allah alam silakan yang sudah ada contohnya nggak boleh ceritakan lagi S sakit apa pak sakit gigi nah angsurannya. Jadi, ada, so, disana, ini, ini. Jadi sampai sana berobat sebelum motong ayam di rumah itu diselakan di bawah pohon yang ada pohon malamnya. potong se, sumur sembelih ayam, kemudian ayam itu diletakkan di pohon kelapa. Di talak, di talak, di talak. Pohon itu, ada, lalang, Oh gitu. Sampai. Jadi perambuasannya tidak air. Mm. Ya. musibah datang. Iya, musibah datang. ayamnya dia makan. kalau itu mati-mati. Sudah. Sediri sembelih, tar saya ambil hmm. ya makan. Iya. Sekarang saya nanyakan tuh apakah yang dimakan itu oleh atau tidak. Ya, baik. No, dong sekarang masih hidup alhamdulillah. Waktu ya. ya, Sudah kedengaran dah? No? Ayam disem disembelih, ayam ditaruh di bawah sembelihnya di bawah kelapa. Di rumah disembelih, ditaruh di kelapa, di pohon kelapa. di hmm. hmm. Taruh di pohon kelapa, di bawah pohon kelapa yang ada lalangnya. Ah itu akan membuat sembuh, sembuh, gitu. sembuh pak, Nggak, juga. enggak juga? <laughs> ya, makanya itu juga kesedihan pak. Itu sembelihan kepada selain Allah. Untuk apa dia disembeli? Untuk apa dia disembeli? Ya, itu persembahan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah pekerjaan para dukun. Menyuruh kita melakukan kesedihan. Dan ayam yang seperti itu tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh dimakan dagingnya, karena dia telah disembelih atas sesuatu selain kepada Allah, haram dimakan dagingnya. Ya, kita tidak tahu, ya, taubat, itu haram, tidak boleh. Salah satu yang tidak boleh dimakan adalah wama uhi lali kairilla, apa yang telah disembelih untuk dipersembahkan kepada sesuatu selain Allah, tidak boleh. tidak boleh itu niatnya niatnya sama dengan orang minum kamar baca bismillah apakah dengan baca bismillah kambangnya jadi jadi hal ini sembelihan hewan kepada selain Allah itu syirik walaupun pakai bismillah walaupun nyebut bismillahnya 10 kali bismillah Allah wabarakatuh bismillah Allah wabarakatuh tidak boleh karena niatnya disembelihkan itu untuk sesuatu selain Allah tidak boleh itu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 makalah beliau itu tidak tidak tidak tidak haram. Hal yang seperti itu tidak haram. Jadi eh, kalau sudah di ayam itu jadi tidak boleh lagi dimakan, tidak boleh lagi. Hah? Kita meyakini sesuatu namun kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan kita. Ini berseberangan. Maka tetap ingatkan orang tua kembali untuk istighfar daripada hal-hal yang telah terjadi dan kita pun beristighfar dari kesalahan-kesalahan kita. -kesalahan. Silakan yang lain silakan pak ya kalimatnya sirik kalimatnya kalimat sirik itu kalimat yang ada kesirikannya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 Kata-kata seperti itu tidak baik karena tidak dikembalikan, dikembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, silakan. Tegakkan, Pak. Sebentar, Pak. Ini ada dari tadi. Silakan. <tuh> Apa keyakinannya? Kalau bayi Tanam itu dia kemudian dikasih lampu apa kekeyakinannya? Mungkin jatuhnya kepada binaulohalal tadinya kepada binah persembahan ibadah itu tidak ada di situ. nya pun guru dakwah kepada bina kepada silakan Pak silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ini bukan pertanyaan Pak ini Iya. Iya. Ya. Ah. Iya. Saya trip pindah sampai sampai juga kemari kan Pertama tentang sesajian ketika pendirian rumah tukang-tukang. Itu persembahan, Pak. Itu persembahan kepada sesuatu. Tanyakan kepada dia kepada siapa dipersembahkan. Dia pasti memiliki keyakinan kalau enggak diletak di situ, kalau tidak diletak di situ, nanti ada-ada dia kejadian, saya jatuh, saya tertusuk paku, saya begini, saya begitu. Dan enggak berani dia bekerja kalau enggak ada persembahan di situ. Persembahan itu siapa?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 itu di mana itu pak di Padang pak di mana Purwiyat, ada ya? Iya iya kuburan iya kuburan, kelakon kelakon orang-orang musyrikin itu di kuburan banyak, itu itu itu itu kesedihan pak, mempersembahkan kepada kepada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 Perdukunan, Pak. Dan perdukunan itu kesedikan. Perdukunan itu kesedikan. Jadi telapaknya begini lihat telapaknya bisa nampak menyakit orang. Perdukunan. Oke, iya. Perdukunan itu larinya kepada kesedikan. Agama, lari agama apa, Pak? Belajar agama, belajar, baca, baca, baca, baca, baca. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Bahaya, Pak. Kalau akidah kita yang kada dilewengannya nanti bahaya tuh, Pak. Lebih baik jangan sama sekali. Kalau tahu Bapak orangnya seperti itu tinggalkan. Iya, ya, sama-sama. Silakan, Pak. Asalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Mhm. Iya. Yeah. Mm hmm yang yeah. kedua Iya. Iya. Yang yeah. ketiga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 Keyakinan kita bahawa pawang hujan itu hebat dan bisa menghentikan hujan sebenarnya adalah Allah ingin menurunkan namun pawang menghalangi. Asalnya tidak jadi. Ya Allah menginginkan turun di situ. Dipindahkan oleh pawang hujan. <laughs> Sama itu Pak. Allah ingin menurunkan di tempat pesta itu. Dipindahkan oleh pawang hujan. Berarti kekuatan Allah kalah dengan kekuatan pawang. pawang. Luar biasa.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 Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pengalaman, Pak? Oh iya, silakan, Pak. Hmm. Ya Hmm. Hmm. Iya. Baik. Ini pertanyaan ya, bukan berbagi pengalaman ya, Pak ya. E, tentang azan, bayi yang diadzankan di telinga kanan diikomatkan di telinga kiri, ada riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW dalam masalah ini. Tapi memang para ulama berbeda pendapat dengan kusohihannya dan kudoaifannya, betul. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mensohihkan riwayat, sebagian mentoaifkannya. Yang mensohihkan riwayat mengatakan ada karena riwayatnya ada, Sahih dan yang madhaifkan tidak mau mengamalkannya karena dia beranggapan bahwa itu riwayatnya dhaif gitu. Dan para ulama seperti yang kita katakan tadi kita dalam berbeda pendapat ahli hadis dalam sanad hadis ini sebagian mengsahihkan, sebagian madhaifkan, wallahu alam. Kita tidak berani untuk e, apa? menghukum salah satu di antaranya kita yang terbaik karena para ulama saja berpendapat dalam kesahihan dan kedhaifannya. Wallahu alam, Pak. Jadi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 Agar dia kenal la ilaha illallah dari kecil Mendengar la ilallah dari kecil Akan tetapi kalau di begitu la lahir langsung di, di, di la ilaha illallah kan Enggak juga ada keterangannya Allah ma'alam Itu riwayat satu-satunya pak Kalau ada contoh berarti jelas Jelas, tidak ada, ada perbedaan pendapat Para ulama Tidak ada perbedaan pendapat Kalau ada contoh yang jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 besi yang ditempelkan dipasangkan di, di tubuh bayi dengan pergi kita ke dukun kemudian dukun itu menjampi-jampi sebuah kertas kain yang digulung kemudian dibungkus baik-baik warna hitam digalungkan di, di perut di pinggang di tangan di kaki bayi apa bedanya persamaannya adalah ada sesuatu yang ditakutkan untuk menimpa anak kita kita tolak dengan ini yang sesuatu yang menimpa itu nggak jelas dari barang gaib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 Allah mengatakan. Rasulullah mengatakan. Sebentar hadisnya berbunyi apa? Nasihat Ibnu Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas potongannya apa? Aduh lupa saya Ya uram, ini wali muka kalimat ya fadillah ya fadhka, ya fadillah haditu jaga. Tidak ta'allu fadillah wa ta'ta'in billah wa'lam annal ummata ketahuilah sesungguhnya seandainya seluruh manusia ini semuanya law istama'at kalau mereka semuanya sepakat sekongkol an yanfa'uka bi syai' untuk memberikan kamu sedikit manfaat sedikit saja lam yanfa'uka bi syai' illa ma kataballahu lak mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat yang sekecil itu. Semuanya sekongkol untuk mendatangkan manfaat sekecil apapun, enggak bisa kalau Allah tidak menentukannya itu akan datang. Ini aqidah. Wa alam an al ummat ala ala ala bi ruka lam ala illa bi sheen kat kata Ketahuilah kalau seluruh orang ini, seluruh umat ini, sepakat sekongkol untuk memberikan kamu satu mudarat kecil. Tidak bisa mereka lakukan Kalau Allah tidak tuliskan itu untuk menimpa umum. Ini akidah orang mu'min Jadi apapun Yang membawa kita kepada Penolakan mudarat Pendatangan manfaat Kepada sesuatu Yang bukan kepada Allah Itu menghilangkan akidah Berbahaya Antara besi yang ditaruhkan Sekitar besi saja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 dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama beliau hidup sholat wajib. Setelah sholat wajib beliau mengangkat tangan. Itu tidak ada riwayatnya. Oleh karena itu setelah sholat kita tidak mengangkat tangan. Adapun di waktu-waktu yang lain kita boleh mengangkat tangan. Allahumma. Apakah taubat juga termasuk syirik? Itu dia. Taubat itu syirik. Taubat itu adalah sesuatu yang diibadati selain Allah. Sesuatu tempat kita menyembahkan ibadah kepada selain Allah itu namanya taubat. Tolong jelaskan hukum sutrah, melihara jenggot dan hukum berpakaian seragam musbil serta dalil-dalilnya.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 Sholat menghadap sutro. Sutro itu adalah pembatas antara kita yang sholat dengan orang yang lewat. Sehingga di, setelah sutro itu orang boleh lewat. Sebelum sutro antara sutro dengan kita tidak boleh. Dan apabila ada orang lewat antara kita dan sutro kita berhal untuk berhak untuk menghalanginya. Disuruh oleh, disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghalanginya. Memelihara jenggot Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memelihara jenggot dan memerintahkan untuk memelihara jenggot. Wafulih abirkan jenggot itu tumbuh.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 Membacanya itu akan menjaga kitab Ibn Allah dengan izin Allah SWT. Apalagi kemudian mengamalkannya Dalam hidup, itu yang akan membuat kita Ditiara oleh Allah taala. Adapun wujudnya saja tidak, tidak akan Membawa kita Memberikan apapun Wujudnya saja Tidak akan memberikan apapun Kemudian tentang Solat di belakang orang yang Bajunya atau jaketnya punya Apa tadi pak, simbol-simbol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 itu berbeda kedudukannya walaupun yang yang Hitler atau Abu Jahal lebih parah ya dan itu harus dijauhi tapi kalau Amerika ini kita jauhi juga namun tidak se tidak separah yang itu dan yang jadi permasalahan adalah bahwa e, jaket jaket orang itu itu yang banyak lambangnya kan lambangnya Amerika e, ya itu army apa oh, seperti itu dan dan yang semacamnya kemudian lambang-lambang yang seperti itu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 Kalian hidup di bawah kepemimpinan kami. Kami jamin keamanan. Biar jizia. Supaya apa? Supaya mereka lihat apa itu Islam. Indahnya Islam. Adilnya Islam. Sempurnanya Islam. Sehingga mereka kemudian meninggalkan kekukuran mereka. Dan pindah kepada Islam. Ketika itu juga tidak mau. Tidak ada cara mengikis kekukuran. Selain menebas lehermu. Baru perang pak. Baru perang. Jadi bukan orangnya. Yang inti itu bukan orangnya. Sifat yang ada di dalam jiwanya. Wallahu a'lam.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 Benci Amerika Benci Amerika Sekolahnya bahasa Inggris semua Iklan-iklannya dalam bahasa Inggris semua Dalam bahasa Barat semua Kita benci Barat-benci Barat semua iklan pakai bahasa Inggris Dia sekolah agama katanya Semuanya pakai bahasa Inggris Dan metode memutada pembelajarannya dari buku-buku mereka Teknik Teknik dalam pelajarnya mencontoh mereka. Apa poin-poin penilaian cara belajar mengajar mencontoh, semua mencontoh ke situ. Aneh kan? Kemudian dibungkus Islamic boarding school. Istigha. Eh, istigha mereka apa? Enggak tahu saya itu kalau kalau sejauh itu. Saya enggak tahu. Itu. Aneh kan? Kalau permusuhan karena agama. <tuh>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 Ini tunggu Yayasan Mekah ni, saya ngetirikannya. Jadi kita besok sholat di Mekah, sholat di Madinah. Jumat ini kita jumatnya di Mekah, jumat besok di Madinah. Karena fokus pikiran mereka ke sini kan? Nah, coba ini, nama acaranya saja sudah sama dengan mereka. Apa? Out apa? Outbond. Itu acara siapa gitu? Nah, yang seperti itu.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 di satu sisi mereka yang rajin mengadopsi. Dan mereka merasa bangga dengan yang seperti itu. Dan di dalam pemilihan ini, dalam pemilihan ada ada dalam iklan-iklan saya lihat di jajanan itu, orang yang fasih berbahasa Inggris. Subhanallah. Fasih berbahasa Inggris dijadikan sebagai uh, satu, satu andalan untuk harus dipilih. Gitu. Aneh.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 dan apapun yang kalian sembah selain Allah. Wa bada bainana wa bainakumul Dan akan terus ada di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Jadi ini pukul rata, Pak. Dan di awal ayat Allah mengatakan laqad kana lakum uswatun hasanatun. Untuk kalian ada uswah hasanah kepada Ibrahim dan kaumnya, Ibrahim dan orang-orang yang beriman dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kalau agama kita beda, kalian tidak mau beriman kepada Allah kita beruswah untuk selama-lamanya. Jadi siapapun masuk di sini. Kenapa hanya Amerika yang diangkat? Kenapa hanya Amerika yang diboikot? Kenapa hanya Amerika? Jadi jadi permasalahan ilmiah. Jadi Kalau itu dia melakukan aksi pencaplokan kawasan kaum Muslimin kemudian e, dijadikan permusuhan besar-besaran, kemudian yang lain tidak ada permusuhan sedikit pun. Itu aneh ya? Kan? Padahal sama-sama satu kaidah, kufur dan kufur itu lawannya iman. Mereka syirik dan syirik itu lawannya tauhid. Bermusuhan terus ini sebenarnya. Oleh karena itu sekali lagi ulama kita mengatakan permusuhan kita dengan mereka itu agama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 Qad walla ilaha wabarakatuh